Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga Allah yang maha menutup-nutupi Keburukan menggolongkan kita menjadi orang yang tahu keburukan diri kita Dan bisa memperbaikinya dan semoga Allah yang menampilkan keindahan Benar-benar memperindah lahir dan batin kita Sehingga kita benar-benar terbebas dari sifat munafik Yang hanya sibuk ingin kelihatan bagus dalam pandangan orang Tapi tidak peduli dalam pandangan Allah Salah satu asma Allah Ghaffar Yang kalau kita baca akar katanya yaitu menutup Apa yang ditutup oleh Allah setidaknya ada tiga Karena menutupi Allah itu maha menutupi pada saat yang sama Allah memperlihatkan keindahan Contoh sebetulnya yang tampak di kamera tampak oleh mata kita itu adalah tutup Yang aslinya ini kita tuh jelek Di balik kulit wajah ini ada Jaringan otot yang mengerikan Kalau kita dibuka Ada tengkorak yang horror Kalau kita melihatnya Jangan jauh-jauh kelopak mata saja Ini mata indah Karena oleh Allah diberikan penutupnya Coba kalau kelopak mata ini dibuka Bulat saja mata begitu Sudah beda hasilnya Benarkah? Allah maha menutupi yang buruk Lalu Allah berikan keindahan Ini wujud diri kita Hal lainnya Allah juga menutupi Apa yang terlintas dalam pikiran Dan hati kita Orang lain tidak tahu Ini duduk begini Masing-masing menilai Kita bertemu dengan guru Bertemu dengan teman Bertemu dengan orang di jalan Ada tuh pikiran kita Dan sering pikiran kita buruk Lihat hidung seseorang oh, Ini seperti kakak tua Bayangkan kalau tidak ditutupi Allah dan orang tahu Kamu nyebut kakak tua Di mana-mana perkelahian Datang yang kulitnya hitam Terlintas dalam pikiran Uh hajar aswad, Bisa berkerahi tuh. Benar Yang janggutnya sedikit Langsung dalam pikiran Oh kambing ini kan sakit hati Berapa banyak pikiran-pikiran yang kotor, buruk Yang tidak diketahui orang lain Padahal Allah tahu Wa ana 'lamu ma nafsuh wa kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya wa huwa sudur dan dia Allah mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita Allah tahu kita berpikiran buruk terlintas di hati kita buruk maha suci Allah yang menutupinya benar kan Ini saja kita sama-sama tidak tahu Padahal kita saling mikir nih. Ini saling menilai satu sama lain ya kan? Kalau saja dibuka bisa berkelahi ini. Ada juga pengalaman buruk Banyak kita mengalami episode Dari mulai bayi di perut ibu Lahir ke dunia Waktu bayi Banyak hal-hal buruk Yang Allah tutupi Kita tidak ingat Tidak tahu Ibu-ibu kalau terus-terus ingat tentang melahirkan, bisa mogok tuh. Sekali melahirkan saja sudah cukup. Trauma. Allah menutupi banyak hal. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Bisa dibayangkan kalau setiap hal-hal buruk dan terus teringat, kita tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja. Dan ada yang lebih dahsyat lagi adalah Keburukan masa lalu kita Aib-aib dan dosa Ini tidak diketahui Kita berkumpul di sini dengan aib nih Satu sama lain punya aib Punya dosa Punya kekurangan Punya masa lalu yang kelam Punya kebodohan Dan Allah menutupi Kita tidak tahu satu sama lain Benar? Kalau tidak, wah oh ini bubar kita ini ini yang nonton saja, mau mendengar Karena tidak tahu Aib pembicara Kekurangan, kesalahan Dosa, aib, ditutupi oleh Allah yang Maha Kofar Maha menutupi Dan Allah memperlihatkan Ilmu kita yang sedikit Sepertinya manfaat besar Allah memperlihatkan sholat kita Yang tidak khusus, sepertinya khusus Banyak sedekah yang sedikit Tapi sepertinya dermawan Banyak hal-hal yang Ah sebetulnya remeh temeh Dalam pandangan Allah tidak ada apa-apanya Tapi oleh Allah diperlihatkan Jadi aja orang mau menghargai Mau bersalaman Mau bergaul dengan kita Kalau dibebarkan tidak ada satupun Orang yang mau dekat dengan kita Ada yang sudah menikah Kenapa ada yang mau menikah dengan kita Sebab Dia tidak tahu Masa lalu kita coba kalau dibebarkan Tidak ada pernikahan Mual Kenapa anak masih mencium tangan orang tua Karena anak tidak tahu Aib orang tuanya Kalau dibeberkan, sudah Mending yatim siatu, mungkin begitu Kenapa guru masih didengar Di sekolah, karena murid tidak tahu Aib gurunya, kalau tahu Bubar sekolah Kenapa kita masih ada pemilihan Kepala daerah, karena masih ditutupi Aib, kalau dibebarkan, Kita tidak akan pernah punya pemimpin Karena tiap orang punya Aib, dosa kekurangan Dan kesalahan Allah maha menutupi Keburukan Dan menggantinya dengan kebaikan Subhanallah Dengan adanya Kesadaran bahwa Allah maha Menutupi keburukan Dari fisik saja Kita tidak boleh menjadi ujub Kalau kita diberi penampilan yang indah Karena semuanya cuma tutup Allah Sekarang kulit kita Begini, kalau Allah mau gampang ini Cukup kepleset, robek sini. Cukup dikirim balon gas meledak dan terbakar. Sangat mudah bagi Allah mengambil semua yang indah ini seketika. Innama amruhu ida aroda sya'ian ayyakulilalu kunfayyakun. Mudah bagi Allah mengambil semua dan seketika bisa kelihatan mudah. Begitu pula kalau ada lintasan-lintasan buruk di pikiran kita nanti kalau tidak ditahan keluar dalam celetukan Wih, kemukama tuh kayak bola jadi masalah ya makanya segera istighfar juga kalau kita tahu ada keburukan kita yang ditutupi Allah kita dihormati, kita disegani kita disalami eh oh, jangan larut ini semua topeng nih kita harus tidak boleh terkecoh oleh penghormatan orang hadirin sekalian Hadir bersama kita Al-Ustadz, Al-Mukarraf Wah, lalu kita merasa membumbung Padahal pada saat tersebut begitu Buka hati kita Selama ini benarkah niat dakwahnya untuk Allah Atau nyari uang Atau nyari pujian Nyari kekaguman orang, Allah tahu Apakah yang diceramakan ini Sudah diamalkan Atau hanya membagus-baguskan omongan Allah tahu di balik selama ini maksiat apa? Allah tahu. Nanti ketika disebut al-mukaram, al-ustad, qiut, hadir itu harusnya begitu. Bukannya sombong. Karena Allah tahu. Kita lebih suka sekali dengan pujian yang disangkakan orang daripada yang diketahui Allah. Padahal harusnya pikiran kita bukan pujian orang. Tapi apa yang diketahui Allah tentang diri kita. Gak ada apa-apanya kita ini Kalau Allah membeberkan Gak ada apa-apanya Satu aja aib sudah cukup untuk membuat kita terpuruk Terhina Dan dibenci banyak orang Satu saja aib Makanya Dengan mengetahui Asma Al-Ghafar -Al ini Kita jangan sampai mabok dalam Pujian, penghormatan Penghargaan Kita harus benar-benar malu Merunduk Insya Allah itu lebih menyelamatkan Dan Allah tahu persis Ya pertanyaan silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Akmal Begini tentang Allah Maha menutup, menutup menutupi Terkait dengan menutup aib Seandainya seseorang atau kita mempunyai aid Dan oleh oleh Allah ditutup-tutup sampai saat ini Mungkin kita pernah beristighfar atau bertaubat Dan kita tidak tahu taubat kita diterima atau tidak Dan sampai saat ini aid kita ditutup-tutupi oleh Allah Untuk membedakan yang ditutup oleh Allah Aib kita itu sebagai rahmat Allah Diterimanya taubat Ataupun sebagai istidrol Supaya dosa uh, kita berlipat-lipat cara membedakannya seperti apa? ya ada rahmat, ada istijraj, ya istijraj itu adalah orang yang apa bahasa sundanya diwawai, ayo dikasih saja sampai dia semakin mabok, semakin wah seperti orang minuman keras, kasih aja terus makin mabok, makin nggak sadar. ada manusia durjana yang memang berkhianat kepada Allah lahir batin. Dan oleh Allah diberi saja Uang dikasih Kedudukan dikasih Jabatan dikasih Wah makin mabuk Dan Gak tahu apa-apa selain jadi contoh keburukan Cirinya adalah Begini, kalau orang yang disukai Allah Kepada orang lain diperlihatkan Kemuliaan Tapi kepada dirinya sendiri Oleh Allah diperlihatkan keburukan kalau orang yang tidak disukai Allah Dia melihat dirinya bagus Tapi oleh Allah diperlihatkan kepada orang lain Keburukannya Nah jadi ciri orang yang dirahmati Allah Kita sibuk merasa sholat tidak khusu Orang menganggap kita khusu Kita sibuk merasa kita banyak kekurangan Orang melihat kelebihan kita Dan orang yang disukai Allah Tidak pusing dengan penilaian orang Yang dia pikirkan adalah penilaian Allah Sejujurnya tingkat yang lebih tinggi kalau kita masih takut aib kita dibeberkan ke orang lain ini masih manusiawi tetapi berarti kita masih takut oleh penilaian orang. Harusnya bukan takut aib kita dibeberkan oleh Allah ke orang lain, kita tuh takut aib kita tidak dihapuskan oleh Allah, bukan urusan penilaian orang tapi bahaya kalau aib kita tidak diampuni kita celaka dunia akhirat. Nah, kita sering minta ya Allah tutupi aib saya. Sebetulnya kepentingannya karena takut oleh orang, ya kan? Tapi ya ini rada lumayan lah, ya. Tapi harusnya bukan itu yang kita takuti. Kita takut tidak diampuni Allah. Toh nanti orang lain tahu e, kekurangan dan aib kita. Kalau dibebarkan membuat kita jadi tobat, enggak apa-apa. Karena yang penting itu adalah diampuni oleh Allah Kita kan mati-matian nutup aib Karena takut dihina orang Harusnya kita takut tidak diampuni Allah Makanya kita kejar dosa-dosa kita itu dengan obat nasuha Supaya apa? Bukan supaya tidak dibebarkan Supaya dihapuskan oleh Allah Kalau hapus, Allah ridho kepada kita Ya kan? Nah Begitulah insya Allah kita lanjutkan sesudah ini Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada hadis yang maknanya kurang lebih begini ya, Barang siapa yang menutupi aib saudaranya Maka dia akan ditutupi aibnya di dunia dan akhiratnya Nah terkait dengan menutupi aib ini Terkadang fokus kita kepada uh, orang itu supaya tidak terbuka Padahal itu bagian dari e, Hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana kita e, yang harus dilakukan terkait ini Terima kasih Ya Allah tahu persis aib setiap orang Termasuk aib kita Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah tahu aib seseorang Ini adalah amanah Ini adalah ujian kalau ustaz tahu aib saya, saya tahu aib ustaz. Takdirnya tahu ini pun dengan izin Allah. Ini cobaan. Mau bersikap seperti apa? Mau memuaskan nafsu, kita beberkan karena kita dengki kepada seseorang, eh, sebetulnya ini rahasia ya, kita-kita aja. Eh, karena ini ah itu sudah ada kelezatan dan Allah tahu kita lezat ketika membeberkan aib seseorang. Kita lezat ketika orang itu jatuh dalam pandangan orang, itu kan dengki. Kita lezat ketika aib itu tersebar demi Allah, Allah tahu itu. Ada balasannya. Kalau kita mau nutupin aib, tidak bisa. Wa yamsaska Allahu bidurin, lahu illahu. Kalau Allah memberikan kemudaratan, bencana, musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Kita bisa nanti dibeberkan hancur tuh kita Dan lebih parahnya Selain dibeberkan hancur nama Itu adalah kita tidak disukai Allah Mungkin kita dihina orang Sudah enggak enak Tapi dibenci Allah Itulah petaka yang sebenarnya Makanya kalau kita jadi kuburan Kuburan aib orang ya Kalau kita mendengar Udah kuburan aja berhenti Enggak usah dibeberkan lagi Karena itu cobaan dah Kuburan, kalau kita harus menasehati langsung Ke yang bersangkutan Tapi doa itu Walaupun tidak diketahui adalah eh, Bagian daripada kepedulian kita Nah saudaraku sekalian Jangan membeberkan aib Mengapa? Bukan karena kita takut aib kita dibeberkan oleh Allah Tapi ini tidak disukai Allah Membeberkan aib Gibah namanya Memakan daging bangkai saudaranya sendiri Mudah-mudahan hadiahnya adalah dihapuskannya Jadi kalau kita ditutupi aib Maksudnya adalah dihapuskan oleh Allah Inilah sebetulnya keberuntungan bagi kita Dunia akhirat dihapuskan Berarti Allah ridho kepada kita Maka tutupilah aib saudara kita Supaya Allah menutupi Menghapuskan aib-aib kita Dunia akhirat Lakukanlah Bukan untuk semata-mata kita ditutupi dari manusia, tetapi lakukanlah supaya kita benar-benar dicintai Allah, dihapuskan keburukan kita oleh Allah. Allahumma salli ala syaiddina Muhammadu anha alihi washabihi wa ajma'in. Tuhan Allah yang Maha Pengampun, Ya Gofar, Ya Gofuruh Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taqfil lana wa tarhamna lana kunan nama al khasir. Allahumma inna nas alukat taubatan nas suha wa taubatan kablah -maut, maut wa indal maut wa mangfrotan ba'dal al maut. Allahumma hawin علينا fi zikratil maut. Allahumma Inna nas'alukah husnal khotimah Wana'u jubi kamin su'il khotimah Ya Allah Hanya engkaulah satu-satunya yang menghapuskan semua dosa dan aib kami Berikan kepada kami sisa umur yang bersih Yang bisa menjadi bekal perjumpaan kami denganmu Dan jadikan kami menjadi jalan ya Allah Terhapuskannya dosa saudara-saudara kami Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Waqina agabanna Amin ya Allah alamin. Ya Demikian Semoga kesempatan ditutupi Aib ini kita kejar dengan Taubatan Nasuhat Dan menutupi aib saudara-saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh